Yeah. Mm -hmm. Terima kasih buat bapaknya semoga tambah banyak rezekinya. Amin. Amin. Loh, sampean kok keri, Mas? Mas, ado. Sampean enggak sakit ta, ah, Mas? Kita Terima kasih, Bu. Sampean enggak sapi. Makasih. Pemuda-pemuda Petraga memang luar biasa banget iya ya. dong, Ayah. Yang namanya rupiah tidak ada habisnya. Iya dong. Mm -mm. Aku tinggal memetik aja ya. <laughs> Alhamdulillah. Apa, Mas? Tasya. Okay. Dikasih yang terindah dan iya. yang terbaik ya Selamat malam semuanya Assalamualaikum Selamat malam semuanya Assalamualaikum